Kita dengarkan apa kata Ustaz. Kita dengarkan apa, apa kata Ustaz. Apa kata Ustaz? <tik> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzunyaa pulwatun khadirah. Dunia ini ibarat sesuatu yang manis." dan yang hijau kalau kita lihat bagaimana tumbuhan yang hijau enak dipandang tapi sebentar lagi akan kering dan berjatuhan itu daun kalau kita lihat coklat itu manis enak dirasakan tapi sebentar lagi akan menjadi penyakit yang akan merusak gigi kita Hulwatun hanya pemandangan sesaat ibarat hijau-hijauan tanaman saja yang sebentar lagi akan berubah menjadi kering Akan menjadi kuning Dan akan berjatuhan Ibarat hanya rasa manis saja Hanya terasa ada di atas mulut saja Sebentar lagi akan hilang itu rasa manis Dan mungkin akan menjadi berubah menjadi rasa sakit Dalam gambaran yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa juga bersabda Mali walid dunia Wa ana fid dunia illa karakibin Istadallah tahta syajaratin Thumma raha wa tarakaha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Ketika Rasulullah tidur di atas pelepah kurma Nabi SAW tidur di atas tikar Tikar yang kasar Menempel ke kulit Nabi yang sangat halus Bangun dari tidur merah Kulit Rasulullah SAW Para sahabat melihat begitu Seakan-akan protes dengan Nabi Ya Rasulullah lawit takhatu laka Ya Rasulullah kalau engkau izini seandainya kita membuat kasur untuk tempat tidur kamu ya Rasulullah Dalam riwayat yang lain Sina Umar menangis Ya Rasulullah bagaimana orang-orang raja-raja yang ada di Roma, raja-raja yang ada di Persia, Yang mereka kafir tidur di atas permadani dan kasur yang empuk engkau Habibullah Tidur di atas pelepah kurma yang kasar Nabi menggambarkan dunia Mali walid dunia Wahai sahabat Apa sih untukku ini dunia ini? Aku ini tinggal di atas dunia ibarat seorang musafir Yang berangkat dari satu daerah menuju daerah tujuannya Kemudian di tengah-tengah perjalanan Mendapatkan satu pohon yang rindang Istirahat sebentar Bernaung sebentar Setelah itu berlalu akan ia Teruskan perjalanannya Untuk sampai ke tujuan Kita juga demikian Kita ini dari alam arwah Pindah ke alam sulub Kemudian pindah ke alam rahim Sekarang kita sebentar aja di atas dunia ini Sebentar lagi akan kita teruskan perjalanan menuju akhirat Masuk ke alam barzah Dan nantinya kebangkitan Dihisab dan akhirnya antara surga dan neraka. Tujuan kita adalah akhirat bukan dunia kata Nabi Kita hanya sekedar aja mampir Gak usah bingung Tidur bagaimana caranya yang nikmat Makan bagaimana caranya yang nikmat Rumah bagaimana caranya yang bagus? Enggak, enggak perlu kata Nabi. Kita hanya mampir aja Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?